Masih kerja bareng bersama dari Nogroho juga dari Max Pro production ada tari Maharani masih bersama Rose Bro sada di luar, ja. ja.